pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang maka Yoab membawa keluar bala tentaranya lalu ia memusnahkan negeri bani amon kemudian ia maju dan mengepung kota raba sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem Yoab memukul kalah raba dan meruntuhkannya Sesudah itu, Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas. Bertatahkan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya, dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu, pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Sesudah itu, timbulah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu, Sipkai, orang Husa memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa,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 mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orang